Soamualam Sudarluun berita malam medisi hari ini Jumat 6 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Polisi temukan ratusan pohon Gaja di kebun kopi warga bener Meriah. Masih ada pedagang yang belum dapat lapat di pasar induk Biren. remaja ditangkap karena terlibat penjualan ekstasi kepada polisi. Kuti jugasajan berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom, seram BFM.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 Sudah ratusan pohon ganja yang ditanam di sela kebun kopi milik warga Kampung Perdamian, Kecamatan Pintu Rime, Gayo, Bener Meriah, ditemukan pihak kepolisian Polsek Pintu Rime, Gayo, Kamisiang. Kapolsek Pintu Rime, Ibda Abu Sajarah, mengatakan pihaknya bersama Babinsa berhasil menemukan ratusan pohon ganja di kebun kopi warga dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di salah satu kebun ada banyak pohon ganja yang ditanam. Kemudian sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tim berangkat menuju lokasi dimaksud. Maksud. Jarak dari kampung menuju kebun sekitar 8 km dan harus melewati beberapa gunung hingga sampai di lokasi. Setelah tim Polsek serta Babinsa sampai di kebun kopi yang diduga ditanami ratusan pohon ganja, pihaknya kemudian melakukan penyisiran di kebun milik warga yang diketahui bernama M. Nur, 40 tahun. Alhasil ditemukan pohon ganja yang telah dipanen sebanyak 58 batang. Kemudian tim Polsek Pinturi Megayo kembali melakukan penyisiran di area lahan yang lebih luas di kebun kopi milik warga lain seluas 4 hektar. Hal hasil tanaman pon ganja kembali ditemukan secara acak dan terpisah di sela-sela kebun kopi. Ketinggiannya bervariasi mulai dari 50 cm hingga 170 cm. Sudahlun pemindahan atau relokasi pedagang dari Pasar Pagi Biren ke Pasar Induk Cureh, Gelanggang, Gampung, Kota Juang Biren oleh Pemkap Biren direncanakan pada 10 Juli 2018. Hal itu sesuai kesepakatan bersama antara pedagang dan Pemkap Biren beberapa waktu lalu. Dari pantauan di lapangan, sejumlah pedagang yang telah mendapat lapak mulai membersihkan lapak dagangan di kompleks Pasar Induk Cureh, baik pedagang ikan, pedagang sayur maupun para pedagang lain. Mereka juga menuliskan namanya sebagai tanda pada kios dan lapak dagangan milik mereka dengan cat pilok. Selain itu, ada juga pedagang yang memberi tanda lapak di dagangannya di pinggir jalan kompleks Pasar Induk depan kios dengan menulis namanya dengan cat pilok di jalan aspal. Bahkan ada pedagang yang berani dan mulai membuat lapak dagangannya dengan kayu dan besi rangka baja di tanah kosong di dinding kios yang telah dibangun oleh PMK Piren. Meskipun rencana relokasi pedagang ke Pasar Induk Curi segera terwujud, namun masih ada pedagang yang belum mendapatkan lapak dagangannya di pasar baru tersebut. Sudarlun MS, 17 tahun remaja di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ditangkap setelah terlibat penjualan 50 butir pil ekstasi kepada polisi yang menyamar. Polisi masih menyelidiki kemungkinan pelaku memiliki jaringan internasional. MS ditangkap bersama rekannya MI 23 tahun di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Balai, Sumatera Utara, Kamis Malam. Kedua pria yang juga berdomisili di Tanjung Balai tersebut dibekuk dalam sebuah operasi penyamaran yang dilakukan Satres Narkoba Polres Tanjung Balai. Kabupaten Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Tatan Dirsan Admaja mengatakan, Polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi yang akan dijual tersangka kepada polisi dengan harga Rp110.000 per butir dan uang Rp574.000. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Meski berusia masih muda, ada dugaan kedua tersangka memiliki sepak terjang panjang dalam bisnis peredaran narkoba. Zarlun pembangunan sejumlah unit sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subus Salam yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh, tahun ini terancam gagal. Hal ini ekses operasi tangkap tangan Gubernur Aceh Irwan Diusup beberapa hari lalu, hingga penyegelan unit layanan pengadaan atau ULP di kantor Biro Pengadaan Barang Setda Aceh. Kepala Disdikbud Kota Subursalam Irwan Yasin mengakui setidaknya ada 8 paket proyek pembangunan sekolah baru di daerahnya yang didanai otonomi khusus Aceh atau DOKA. Irwan mengaku khawatir jika penyegelan ULP akan berdampak pada kelanjutan proyek pembangunan sekolah. Kendati demikian, ia berharap agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Irwan juga menjeborkan sejumlah sekolah baru yang telah diplot dalam doka, yakni seperti gedung bertingkat SMP Negeri 1 Simpang Kiri, dan SD Negeri Tanah Tumbu, SD Negeri Tualang, SD Negeri Harapan Baru, SD Negeri Grugo SD Negeri Kuala Kepeng, dan SD Negeri Lai Mati. Selain itu, ada pula beberapa proyek lainnya dari APBA. Bahkan untuk SMP Negeri 1 Simpang Kiri, nilai anggarannya mencapai 3 miliar rupiah lebih. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun, satu jembatan gantung di desa Belang tembus ke desa Alulamsaba, Jenip Biren, rusak parah sejak dua tahun terakhir. Kini lantai jembatan sebagian telah patah dan leger telah lapu walaupun sepeda motor masih bisa melintas namun dengan ekstra hati-hati. Jembatan gantung alu Lamsaba yang dibangun tahun 1990-an ini panjangnya 60 meter dan merupakan satu-satunya akses untuk membawa hasil bumi ke jenip Sejumlah warga setempat berharap jembatan tersebut segera dibangun baru berupa jembatan permanen sehingga bisa bertahan lama dan bisa dilalui kendaraan roda 4 Ibrahim bersama sejumlah warga setempat mengatakan sebelum jembatan gantung alu Lamsaba rusak, Roda 4 mengangkut hasil bumi seperti pinang, sawit, dan lainnya masih bisa melintas. Namun sejak 2 tahun lalu, mobil tidak bisa lagi melintas karena kondisi jembatan yang rusak berat. Darlun akibat antena tipi di Sambar Petir, seorang remaja bernama Lutfi Ramadan 14 tahun. Warga desa Harumsari, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kasub Bakumas Polres Aceh Tamiang Ibtu Henok Simanjunta mengatakan, Kamis kemarin sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, sebagian besar Aceh Tamiang dilanda hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Tiba-tiba salah satu antena TV di rumah warga Kampung harumsari di Sambar Petir. Ternyata antena tersebut letaknya dekat kamar lantai 2 yang didalamnya sedang tidur Lutfi Ramadan 14 tahun. Diduga karena suara gelegar petir tersebut membuat remaja ini kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Kondisi ini cepat diketahui salah satu anggota keluarganya. Kemudian Lutfi dibawa langsung ke puskesmas yang Hulu untuk mendapatkan penanganan medis. Beberapa jam kemudian Lutfi sadarkan diri, namun ia mengaku sekujur tubuhnya terasa pegal-pegal dan sakit. Hingga saat ini korban masih dirawat di puskesmas tersebut.